Hujan tadi membuatmu sabar atau membuatmu sebaliknya? Jadi, siapa yang mendekatkanmu kepada Tuhan malam hari ini? Hah? Seandainya tidak ada hujan, apakah perlu bersabar? Padahal sabar adalah syarat untuk dekat sama Tuhan. Itu sudah saya konfirmasi tadi. சாூ கலோரே ரேமி இது உன்சா நபா உன் Nah, itu berarti waqulu buhum syatnah. Ada enggak di antara mereka yang menyatu di antara para penjudi? Nda. Oke. Tapi tetap ada server, jangan-jangan masih ada loh yang bersatu di antara mereka, yaitu sama-sama mendukung perjudian. Betul enggak? Bersatu enggak di dalam rangka mendukung perjudian. Ya. 2 ke 11-an. Itu bermusuhan 100% atau ada sesuatu yang mereka kompak. Kompak apa kompaknya? Nyile. Ini saya butuh mikrofon satu lagi. Kenapa 2 ke 11-an yang bertanding ada unsur kompaknya di antara mereka? Ini kita belajar hidup ya. Bedakan antara sekolah dengan dengan belajar. Sekarang itu belajar Iqra, ta'alum, ta'lim sudah dirubah menjadi sekolah. dan sekolah nyun sewu ya sebelum Anda jawab sekolah itu sudah lebih ditakuti daripada Tuhan. Orang berani tidak sembahyang tapi tidak berani tidak sekolah. Benar enggak? Benar enggak? Orang tua tidak keberatan anaknya ndak sembahyang tapi sangat marah kalau anaknya tidak sekolah. Betul enggak? Tuhan lebih tinggi dari Tuhan. Eh siapa? sekolah lebih tinggi dari Tuhan. Ini fakta sosial kita di Nah sekarang sepak bola Apa yang bersatu pada dua ke-11an yang sedang bertanding Menawi salah ngapunten nggih Mbah hmm? e, Menawi salah ngapunten Bu <laughs> Salah Anda kan tidak salah <laughs> ke saya <laughs> Kenapa kalau Anda salah terus minta maaf kepada saya itu juga satu mindset yang tidak logis Eh enggak artinya di dalam yeah. kompak itu mengerti posisi masing-masing, mana hmm. yang striker, mana yang bek, mana yang sayap, mereka bekerja sama masing-masing. Tapi kan di sebuah ke-11-an, kalau antar ke-11-an Oh, musuh. Kalau musuh, nggih. Bagaimana kalau ada nilai begini? Dua ke-11-an itu mencari golnya masing-masing supaya menang, tapi mereka tetap kompak di dalam mendukung sportivitas dan aturan yang benar. combatul enggak? Emak nggih. Nah. Kumbak. Jadi tasabuum jami anwaqulubum satta itu tergantung ruang dan waktunya dan peristiwanya. Sekarang saya tanya. Kenapa Anda bertahan hujan seperti ini? Kenapa Anda bertahan? Coba Mas. Kenap? Nih, minta mikrofonnya. Karena ada. Siapa yang menjawab? Kenapa Anda bertahan di tengah hujan seperti ini? Ya. Kalau dirikam tolong. Kalau pulang tetap kehujanan enggak dapat apa-apa, Pak. Oke. Okay. Jadi karena toh tidak bisa pulang. Oke, okay. enggak <laughs> apa-apa. Enggak ada masalah. Jadi jadi kualitasnya bagaimana, asal-usul dan sebab akibat kehujanan tidak penting, tapi pokoknya jawabannya Luang enggak bisa pulang ya sudah di sini aja, hitung-hitung siapa tahu dapat manfaat gitu ya. Oke. Okay. Kenapa Anda bertahan sama hujan? Sekarang saya tanya gini, Anda terusnya. Seandainya hujan berhenti Anda pulang enggak? <SILENCIO> Jadi jawabanmu tadi kurang tepat. <SILENCIO> karena seandainya enggak hujan pun Anda tetap di sini. Jadi jawaban Anda harus Anda cari yang lebih inti. Coba apa? Iya, Mas. Bapak, ya, Bapak di belakang. Oh, maaf. Dicari karena jawabannya bukan itu ternyata. Kalau menurut saya, Cak Kekuatan seperti ini dibangun oleh kekuatan keikhlasan dan ketulusan sebuah cinta. Oke, sebelum saya respon ada yang lain. Tafadhol. Pelajar. Pelajar. Belajar itu belajar itu kan eh uh, akan ini itu ada sebab akan ada akibat. Belajar itu sebab apa akibat kira-kira menurut Anda? Ya. Sebab, sebab. Ya. Akibatnya apa kira-kira? Akibatnya untuk sebuah kepintaran untuk atau wisata toh hal. Kira-kira bisa enggak belajar menjadi menjadi akibat? Bisa. Karena gini. Karena saya lapar maka saya makan. Jadi ai sebabnya adalah lapar, akibatnya adalah karena saya makan maka saya kenyang. Nah, si makan ini tadi akibat sekarang menjadi sebab. Begitulah hidup terus-menerus berkembang. Sekarang saya gatuhkan. Apakah cinta dan ketulusan tadi itu itu salah satu dasar yang buat Anda mau belajar? Iya. Jadi kompak enggak Anda sama dia? Kompak toh? Taksa bum jami'an apa tidak? bareng-bareng tah hatinya taksabuhum jami, ja, taksa jami'an wa qulubuhum nak bareng apa hebat menyatu wa qulubuhum yang lawan katanya syata apa oke okay. seharusnya nek anda, anda tadi berdua nanti yang ketiga baru saya tanya lagi Anda sama Anda taksabuhum jami'an wa qulubuhum jami'an ya bersama di sini hatinya juga bersama betul enggak cuma dia ada di wilayah ak sebab dia ada di wilayah akibat sama aja. Itu cuman padi dengan beras, cuman beras dengan nasi. Kan itu. Sekarang masih mantap dengan jawaban Anda? Udah enggak kan? Karena terbukti setelah enggak hujan pun Anda tidak pergi. Berarti hujan tidak merupakan halangan bagi Anda untuk tetap di sini. Ah, kan gitu. Oke. 1. Ini ya, ini ini semester 1. Jadi di makna ini semester kok Jadi Dr. Andrus langsung isu-isu ya. Nomor 2. Kalau orang kumpul di Perindo. Sekarang partai apa jenenge, Rek? Perindo, itu cabangnya sudah 9.000 berapa gitu. Itu mereka kumpul sama ndak dengan Anda kumpul di sini, motivasinya? Apa bedanya? Mas. Coba. Siapa bedanya? Tapi ojo ojo suonton lho, gurung karuan lho. Siapa tahu cari siapa tahu ada yang gini lho. Kan pimpinannya Cina. Maka saya menjalankan hadis Rasul, utlubul ilma walau bi shin. Wah, piye ayo. Kan bisa. Ayo, Mbak, siapa, siapa? Silakan. Beda tujuan. Beda tujuan. Apa? Bedanya kira-kira apa? Beda kepentingan. Beda kepentingan. Oke. Okay. Kalau kepentingan Anda di sini apa? Atau tujuan Anda di sini apa? Kalau mereka kira-kira apa? Jangan gini-gini, gini. Enggak gini, gini. enggak apa-apa, nanti dibantu temannya. Oke. Okay. Gini Mas, su'udzon, husnudzon itu juga harus gini, gini. Ini ini ilmu lagi ya supaya dilupe detail Anda itu. Sekarang orang yang istiqomah pokoknya saya ini, saya sudah yakin. Bagi orang yang tidak setuju Anda kerasuk pala. Jadi istiqomah dengan keras kepala itu mirip. Betul enggak? Husnudzon dengan sembrono juga bisa hampir sama. Benar enggak? Fadiljon lain masalah. Husnudzon, gini Mas. Nyuk, mohon ya, mohon ini Anda, mohon mohon Anda Anda tiap hari Anda ingat. Sangka baik dengan sembrono itu bisa tipis bedanya. Betul enggak? sangka buruk dengan waspada itu juga bisa tipis. Jadi gimana baiknya? Gimana baiknya? Kalau saya sangka baik jangan-jangan saya sombrono. Tapi kalau saya sangka buruk jangan-jangan saya sebenarnya waspada. Jadi ini tipis lo ya. Tipis lo ya. Dan ini banyak, Cok. Bisa enggak cari contoh lain yang kayak begitu? Istiqomah, jadi Anda beriman teguh itu sama dengan keras kepala, kepala batu itu. Um, setuju sama imanmu kok. Ini kepala Kepala tetap tetap Islam, dia apa tetap Islam. Itu. Kepala dia dia, apa-apain batu bisa enggak? Nah, Jadi, jadi hidup tuh kayak gitu. Jangan lupa, de, makanya yang yang namanya empati adalah adalah Anda Anda melihat dari dari berbagai sudut, sudut bertawaf, bertawaf. ilmu yang adalah, adalah bertawaf. Dilihat dari sudut sini, sini, sini, sini, உங்க பண்ணி ஜூசாமா இன்னமும் இது கே கித்தான் அட்டா அண்டிய மூ கி தே தங்க பாலிங்க Eh, disuruh duduk sekarang. Tapi di bawahnya agak basah, ya. Kalau gitu bagaimana jalan keluarnya? Indah. Sebelum duduk, sebelum duduk saya minta waktu dikit. Tadi Jafuat mengatakan, Allah bersama siapa kata Jafuat? Allah mengatakan innallaha ma'as. Tuhan bersama orang-orang yang sabar itu kan reaksi terhadap sesuatu hal betul enggak? sesuatu hal yang membutuhkan kesabaran itu yang menyusahkan apa yang menyenangkan? nah, jadi sekarang saya tanya hujan tadi membuatmu sabar atau membuatmu sebaliknya? jadi, siapa yang mendekatkanmu kepada Tuhan malam hari ini? eh? eh? Seandainya tidak ada hujan, apakah perlu bersabar? Padahal sabar adalah syarat untuk dekat sama-Nya. Itu sudah saya konfirmasi tadi. Is that clear? Clear ya. Saya bilang ya Allah, aku mengemis kepadamu, kenapa engkau kasih hujan? Aku ingin mereka dekat kepadamu dengan jembatan kesabaran di hati mereka. Ngono kuwi jawabane. Benar enggak? jadi jadi aku aku tanya sekarang sekarang ilmu ini semua, omongan tidak tidak tidak mungkin anda terima terima dan saya terima kalau hujan tidak turun. Aku sekarang bertanya, hujan hujan hujan turun bertanya dibatalkan apa apa seperti tadi persis jadi mana yang baik சாட்டியா காரணமாக மேலே baik itu hidup புக்கித்தூ அண்ட் காரணம் பூரணு சேர்நாங்க sampai air menggenang di kaki Anda. Sekarang aku tanya, air itu yang di kaki Anda itu membuat masuk angin apa tidak? <tid> Kenapa tidak? Karena Anda menerimanya dengan ikhlas. Betul enggak? <tid> ya rodok mangkel-mangel dikit <tid> ngene. <tid> <tid> <tid> ya Mas ya, lu memang begitu. Yang membuat kamu tertekan adalah kamu menolaknya. Karena karena kamu kamu kamu berpendapat seharusnya tidak tidak tidak menggenang. menggenang, Kan begitu. Begitu Itu yang terse... begitu kamu menerimanya, karena sudah tidak mungkin tidak menggenang, terimalah, maka menjadi menjadi kuat. Sel menjadi kuat. kuat. Sel-selmu sel-selmu Selmu Saya saya, ingin katakan sama Anda semua, pertahanan kesehatan nomor satu adalah kekuatan sel sendiri. Bukan asupan, bukan vitamin, bukan asupan, vitamin, obat. Selmu harus kuat. Saya, Chavuat, ini non-stop. Siang malam, nanti jam கணா கிளசா கதா கண்டாசம் ஆசு பூக்கி saya acara lagi. dengan SMA Muhammadiyah 1. Malamnya saya acara di keraton dengan Ki Kanjeng. Dan itu ti tidak ada tidur sudah ca buat. Sudah enggak bisa tidur Ki, gelem enggak gelem. <SILENCIO> Apakah itu baik menurut ke dokternan? <SILENCIO> tidak baik. Tapi kenapa saya sehat insyaallah? Menerima. Menerima ikhlas, menerima dengan ikhlas, maka elmunya terbuka. Jadi saya itu kalau tidur, nyun sewu ini tak tambahin sikit. 20 sampai 30% di kasur. Yang 70% itu saya cari bagaimana supaya tidur ndak enak. Kadang-kadang ndek -kadang kursi ngene. Kadang-kadang ndek meja melungker. Pokoke yang ndak enak, dipunggung ndak enak, disindak enak, miring rene lara miring rene. Kenapa saya lakukan yang tidak enak? 2 jam setelah saya melungker saya cek. Seleo ndak? Oh ndak apa-apa. Saya tidur sampai 4 jam saya cuman di kursi gini tok. Sudah enggak Udah, ininya enggak pakai bantal enggak, Pak? Terus saya cek, sehat enggak? Oh, ternyata selama saya mengalami tidak enak itu, sel saya berjuang. Sel saya berjuang. Oke, enggak apa-apa. Kita terima itu, dan kita akan kuat untuk menanggung beban tidur tidak enak itu. Maka kita bisik paginya kuat. Jadi mulai nanti di rumah, cari tempat yang paling tidak enak. Yang dodo, yang dodo telotok, telotok, yang dodo ya. Lah ini serius Mas, saya serius ini. Ini beneran. Ini kunci kesehatan di situ sebenarnya. Kekuatan sel-selmu. Sel itu sudah enggak ngomong jantung, enggak ngomong paru-paru, tulang, saraf. Oh, enggak, semua itu sel, semua itu sel. Ya enggak? Ya darahmu semua itu sel. Kalau selmu kuat, dia punya daya antisipasi dan daya tahan terhadap semua yang akan merusak dia. Jadi saya doakan Anda sehat walafiat. Amin. Karena semakin lama berdiri, semakin sehat badannya. Tapi benar enggak logikanya? Tapi kalau Anda berdiri dan Anda merasa tertekan karena Anda berdiri, maka Anda sakit. Karena kamu kalah sama berdiri itu. Kamu harus menang. Kamu tidak boleh sakit oleh Republik Indonesia. Kamu tidak boleh sakit oleh keadaan-keadaan. Karena chama-ama ia sudah di-reset umurnya antara 17 tahun, ada yang bahkan 14, 15 tahun sampai umumnya rata-rata umur 35 ke bawah. Sehingga Anda nanti yang akan diamanati untuk bangketnya republik kita. Jangan sakit, jangan sakit. Ada raci enggak? Jangan sakit, ya. Nek kesakitan malam pertama biasa. Itu bukan kesakitan namanya. Saya cuma ingin meng, apa namanya, memancing yang mana yang dari tadi ngesir Anda. Nah, kalau dia, hih, hih. ah itu tadi. Jelas ya sekarang? Apa saya cek lagi terus Anda cari yang mana? Ah, ah, ah. Oke sekarang saya hubungkan sama doa, setelah ini kita kembali ke Cafuat Supaya anda, anda sekarang makin sehat gak dengan hujan ini? Makin berelmu gak? Makin jembar kesabaranmu gak? Gitu kok, ya bener kan? Sekarang gini, banyak orang berdoa ya Allah ringankan beban ku Ringankan beban hidup yang aku harus ku sangga Bener gak doa ini? Benar, ya benar enggak apa-apa. Cuman dia enggak ngitung secara ekonomi. Kalau kamu bilang ya Allah ringankan bebanku, berarti sekarang ibaratnya kamu menyangga 50 kg, Allah diminta mengurangi sehingga cuma 25 kg. Berarti badine koyo slawi slawi. Perolehannya juga menjadi berkurang. Maka doa yang lebih tepat adalah ya Allah tambahkan, tambahkan. Tambahkan kekuatan pada hidupku. சிங்க ஆக மஞ்சங்குமே சார் ஆன் பக்கி நீ pengin saya lebih kuat lagi atau gimana <intos—> ayo <deve> <perusahaan> gitu mas kadang-kadang sama tuan ya aja temenan <lip> sampean <sm casino>